Assalamualaikum Saudara-saudara, berita pagi di siang hari ini cuman 14 April 2017 dibacakan Ardian Syahdanico Pirza. Dua warga Parangtiji tewas kecelakaan dilembas lawah. KPK tak gegabah kaitkan siraman air keras terhadap novel dengan IKTP. Kemendag pastikan harga daging sapi jelang Ramadan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Nyusrum Seram BFM Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semame. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Nyusrum Seram BFM Sederlon dua warga asal desa Tanjung Siron, kecamatan Padang Tiji, Pidi, meninggal dunia setelah motor yang mereka tumpangi menabrak lembu di jalan. Bahkan usai terjatuh setelah menabrak lembu, korban juga tergelas mobil barang yang melaju dari arah berlawanan. Dari Banda Aceh, Nasir Nurdin melaporkan. Sederlon insiden tabrakan terjadi di jalan medan Banda Aceh, persisnya di desa Lam Tamur, kecamatan Lembas Lawa, Aceh Besar, kamis petang kemarin sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kedua korban meninggal dunia bernama Islami 19 tahun dan selama 46 tahun. Saat kejadian, korban mengendarai motor Yamaha Mio Sol BL5634 PH dan menuju dengan kecepatan tinggi dari arah Medan menuju Bandar Aceh. Tiba di lokasi, motor korban menabrak lembu sehingga terjatuh dan terpental. Dari arah berlawanan, tiba-tiba meluncur mobil barang Mitsubishi Cold Diesel Box BL8517DB. Seketika kedua korban tergilas, akibatnya kedua korban meninggal di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan Usai kejadian, polisi meluncur ke lokasi Kendaraan yang terlibat tabragan saat ini telah diamankan di unit lakalantas Polres Aceh Besar Syederalun Palang Merah Indonesia PMI Banda Aceh Menyalurkan bantuan sembako untuk korban kebakaran di Gampung Laksana, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Bantuan yang disalurkan pada Kamis siang kemarin berupa sembako yang bersumber dari masyarakat melalui rekening PMI peduli sesama. Dari Banda Aceh, Nasir Nurdin melaporkan. Data relawan PMI Banda Aceh mengatakan musibah yang terjadi pada Kamis dini hari tersebut membakar 8 rumah, 4 diantaranya terbakar habis. Sedangkan lainnya satu rumah hanya kamar atas yang terbakar dan 3 rumah berhasil diselamatkan barang-barangnya. Ketua PMI Banda Aceh Kamaruzaman Hakni berharap bantuan yang disalurkan itu bermanfaat bagi korban musibah. Adapun bantuan yang disalurkan antara lain beras, minyak goreng, sirup, telur, gula, susu, dan sarden. Seperti diberitakan sekitar 8 unit rumah di Gampung Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh terbakar Kamis dini hari kemarin. Diduga sumber api berasal dari arus pendek listrik di salah satu rumah warga. Api baru bisa dipadamkan setelah pihak pemadam menurunkan 10 unit mobil damkar ke lokasi. Peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa, namun ada salah satu penghuni yang mengalami patah tulang karena melompat dari lantai dua saat menyelamatkan diri. Sheralon sebanyak 385 personel Polres Aceh Tenggara dikerahkan ke seluruh titik bencana. Mereka disebar ke beberapa titik desa yang terkena dampak banjir bandang. Selain 385 personil Polres Aceh Tenggara, turut dikerahkan 20 personil BRIMOB dari Polda Aceh dan 60 personil dari Polda Sumatera Utara untuk membantu di titik bencana pasca banjir Bandang, sehingga totalnya ada 465 pasukan kepolisian di lokasi banjir. Kapolres Aceh Tenggara AKBP di Bastari mengatakan sebanyak 465 pasukan dikerahkan untuk membersihkan puing-puing sisa banjir dan longsor Termasuk membantu warga membersihkan lumpur di rumah pasca terjangan banjir bandang Mereka juga membantu pemerintah setempat dalam melakukan tangga bencana terhadap korban Setidaknya ada 11 desa di dua kecamatan terdampak langsung banjir bandang 11 desa itu berada di Lawesi Gala Gala dan Semadam Ditambahkan hujan dengan intensitas tinggi di wilayah pegunungan Menyebabkan seluruh material seperti bebatuan dan kayu serta lumpur memasuki pemukiman warga Chairulon KPK menyatakan tak gegabah mengaitkan antara kasus serangan air keras terhadap Novel Baswedan dengan pengusutan kasus dugaan korupsi proyek IKTB. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan keterkaitan dua hal tersebut belum dapat disimpulkan. Saat ini proses penelusuran dilakukan bersama kepolisian. CNN Indonesia melansir Novel merupakan kepala satuan tugas penyidikan kasus dugaan korupsi IKTP yang diduga merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Kasus ini telah dipegang oleh Novel sejak 3 tahun lalu. Novel sempat bersaksi di persidangan terdakwa Irman dan Sugiharto untuk dikonfrontasi dengan mantan anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Hanura Miriam S. Haryani terkait proses penyidikan kasus IKTP. Febri menyatakan bahwa KPK terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengetahui perkembangan penyelidikan serangan air keras yang diduga dilakukan dua orang terhadap Novel. Febri mengatakan Novel sudah mendapatkan pemeriksaan awal di salah satu rumah sakit di Singapura. Febri berharap Novel dapat segera sembuh untuk bisa kembali beraktivitas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. lelon Kementerian Perdagangan memastikan harga kebutuhan bahan pangan pokok termasuk daging sapi menjelang bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri tetap stabil pasalnya pemerintah sudah memastikan tercukupinya stok kebutuhan pangan tersebut CNN Indonesia melansir stop ahli perdagangan bidang perdagangan jasa Kemenda Lasmin Ningsi mengatakan pemerintah telah menyiapkan strategi guna mengantisipasi lonjakan harga pangan pokok termasuk daging sapi yang biasanya terjadi menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Lonjakan harga memang biasa terjadi seiring permintaan yang meningkat tanpa diiringi ketersediaan stok yang cukup. Pemerintah pada pekan lalu telah menetapkan harga eceran tertinggi untuk daging sapi Rp80.000 per kilogram. Selain daging sapi, harga eceran tertinggi juga ditetapkan untuk gula pasir dan minyak goreng masing-masing sebesar Rp12.500 per kilogram dan Rp11.000 per kilogram. Ia memastikan tercukupinya stok kebutuhan pangan termasuk daging sapi. Pasalnya pemerintah juga mengantisipasi kekurangan pasokan dengan melakukan sosialisasi kepada distributor daging sapi di pasaran. Para distributor sapi pun diharapkan memanfaatkan sapi lokal dibanding harus mengimpor daging sapi. Sheralon, jenceran Polras Aceh Timur mengamankan empat warga Aceh Utara karena memiliki senjata api jenis FN. Mereka diamankan di Gampung cotkeh Kecamatan Perela Aceh Timur selasa lalu. Keempat warga Aceh Utara itu berinisial RT 41 tahun, MM 33 tahun, ZD Keteng. 33 tahun, dan MT, 32 tahun. Dari Aceh Timur, Sini Hendry melaporkan. Kapolres Aceh Timur AKB Perudi Purwianto mengatakan penangkapan keempat warga Aceh Utara ini berawal saat warga curiga terhadap mereka yang melakukan transaksi senjata di Gampung Kuala Bugak, Kecamatan Perla. Anggota Satuan Intel Kapolres Aceh Timur yang mendapat laporan langsung menuju ke Gampung Kuala Bugak. Saat polisi tiba di lokasi, keempat pria ini malah meninggalkan Kuala Bugak menuju perlak menggunakan dua sepeda motor setelah bertemu dengan seseorang di TPI Kuala Bugak. Petugas pun membuntutinya. Ketika mereka berhenti di warung kopi Gampong Cerkih, petugas segera melakukan pemeriksaan terhadap keempatnya. Saat itulah ditemukan satu pucuk CNP jenis FN dari dalam tas yang disimpan di dalam jok Honda Pario. Polisi juga menyita 33 butir amunisi FN, 1 butir amunisi AK, 1 buah borgol, baju kaos berlambang bendera bintang bulan, dan barang bukti lainnya. Saat ini keempat tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres, Aceh Timur. Shadow Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau ...berencana terbitkan rancangan undang-undang legalisasi ganja pada akhir pekan ini. Jika lolos, di bawah undang-undang baru ini... ...warga Kanada diizinkan memiliki hingga 30 gram ganja. CNN Indonesia melansir... Sejumlah perdebatan masih menyelimuti RUU ini... ...salah satunya mengenai rentang usia minimal kepemilikan tumbuhan kanabis tersebut. True sebelumnya mengusulkan usia legal kepemilikan ganja minimal 18 tahun... Namun sejumlah aplotikus konservatif dan asosiasi medis Kanada mengusulkan batas usia minimal ini ditingkatkan menjadi 21 tahun dengan menyoroti bukti penelitian yang memaparkan bahwa ganja dapat merusak perkembangan otak hingga usia 25 tahun. Sebagai jalan tengah, RUU ini juga berencana mengizinkan setiap provinsi di Kanada menetapkan batas usia minimalnya masing-masing sesuai dengan usia legal konsumsi alkohol. Sementara itu, Asosiasi Kepala Kepolisian Kanada meminta pemerintah tak juga melegalkan warga menanam tanaman ganja di rumah. Sebab aturan ini dianggap kian mempersulit penegak hukum mengontrol peredaran dan kepemilikan ganja di masyarakat. Dari Nyusrum Seram di Tanjung Permais kian berita pagi edisi Jumat 14 April 2017.